Selamat、oh, siang Pak Usman. s a n g Komentar a n n y a Pak? Ya, begitulah memang pejabat di jatuh ke di depan bandara itu, ya itu kan sarang burung yang dijual di toko yang ada di bandara. Kepatanya ada nggak nih surat-suratnya seperti surat-surat untuk bisa ekspor pasti tidak ada.、Baik. Nah, sama juga yang kalian lah itu kalau untuk migrasi juga. Lebih bandara ya sama aja, makanya b i a r itu cari-cari kawah, apalagi ada Ada t a m b t a m b a h w a k t e r s a m a dan RFP Pasti susah itu pasti susah itu, arti, cari -cari, itu. Baik. Terima kasih Pak u s m a n Bapak Roni, selamat siang Selamat siang Komentarannya Pak Iya,、e, Bea juga, namanya juga, coba perhatikan Kadang-kadang yang kedatangan tuh bobor koper-koper Tapi dikawal ya gak apa-apa Sedangkan ada yang bawa hadiah cuma satu b u a t tas misalnya langsung disuruh masuk ke ruangan entah duit, damai bilangnya oh ini kena ajak pertambahan nilai barang mewah atau apalah ya itu bea cukai nah, makanya kaca itu di airport itu di, di wicket warna supaya orang dari luar n gak g bisa ngeliat h mereka gitu、uh -huh. itulah, itu perbaikan n gak g tau h gimana bea cukai itu. Ya. itu baik, terima kasih, terima kasih. Pak Roni Pak Leo selamat siang Pak Leo selamat siang Ya Bapak silahkan Bapak komentar Anda Kalau Ya Ibu Kalau, ya. kalau sarang emas、uh -huh. eh, Apa di Jawa banyak sarang emas Sama di Papua banyak sarang emas Itu boleh dibawa keluar Nanti harga emas akan turun f a n d a m juga akan naik u d a h tinggi akan turun juga、eh, Dolar akan segera naik Terima kasih Baik terima kasih Bapak Leo Pak Andre selamat siang y a m a s siang Komentarnya Pak Ya サヤシエミマンアダバイニしギュガヤニョをトカミンテグア s ギャデニアンナヤネガテニアンビションプラングリーンサマティサヤンカネトサランブロングヤヤーアタのソンギネスビナタマトトムトムアダカロサランブロウキトカンダマソンパカナンディガタマソンボヤンドワインサマティサヤカナジェヤカロバギビアトカヨシバン Ya, terima Baik, terima kasih Bapak Edi, selamat siang Menurut saya Ini hal yang wajar Karena Setiap profesi atau pekerjaan Memang ada selalu Hal yang seperti itu Jadi Pengusaha pun kan begitu Berbohong Ya kita juga begini Jadi bukan cuma Profesi biaya cukai Yang lain juga sama Pasti ada bohongnya バイクマカシーパジョンにスマシアンバジョン Setelah terjadi semua pengusaha-pengusaha itu dicoba ditekan kalau perlu dengan berbicara uang segala sesuatu bisa t e l u s a i Nah menurut saya paling bagus Mbak ini bisa diputar ke Pak Thomas atau Pak Pat karena mereka berdua yang sebagai petinggi yang ada di sana. Terima kasih Mbak. Baik terima kasih Pak Joni. Bapak Tunik selamat siang. Selamat siang Ibu. s i l a k a n Bapak. Bu Saya memang...、Uh... リアリバンダーラーイトウ、ベアイトウカイ、ハマネジン、ヤングるダウルサバギ、マレカ、メンプルトウキタ、ソフトウント、ムテアラヤンキタバワ、ヤングテアラタプリアサギタバワ。イトウカンキタブリダリトウコウダウンビンバジキバニャキキキロ、ドワキロ、マレカスウカメニャキンソラ、カシシシュラダリトウコウ、ド t バコウィパンシフォンブリアン、イトウカタイナムシアダ、アダギランアタ セカンギタルさんとブリーフが決まるでしょ、カラナタル、ヤニクワんンをいなすりカラー。エリタンのユリカン、セバイナ、アトラクションビリティー、a ポサンタイヤ、ジャ i ィー、エリラ、コンカリコンビリティー、ディパニマト、ディキャラディカラー、ウォンクロジューダ、ジャディーラ、サンドリアンギタクト、セマジュー。バイ、ジュマカシパー、ボサマチア Ya, saya setuju 100 persen dengan pendapat yang、uh, di k o m p a s itu. Tapi sebaiknya juga kalau orang-orang yang orang 11 kilo juga diterigai juga itu k a n s u m e n orang-orang yang paling 1 kilo, 2 kilo gitu. t e r m a kasih. Baik, terima kasih. Bapak d i b i o selamat siang. Selamat siang. Ini ujung-ujungnya komoditas, Bu. Karena komoditas bandara harganya jutaan, maka siap bahwa dolar Amerika atau uang asing lainnya atau ringgit atau komoditas uh, uang、uh, Singapura atau Malaysia, Jadi kalau mereka itu macam-macam, udah kasih aja amplop, ini Pak, dia untuk Bapak, gitu, gitu. Tapi kalau nggak dikasih, dia macam-macam, gitu, ada peraturan ini, peraturan ini, ujung-ujungnya peraturan kantong, gitu lah, ah macam-macam. Baik, terima kasih Pak d i b i o Pak Tony, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, silahkan Bapak. Iya, saya melihat sini bukti bahwa Bia c u k a i memang tidak profesional, alias konyol, ya. Ini suatu hal yang sangat berkentangan dengan prinsip-prinsip anti-KKN. Mohon dibersihin yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Tiwi, selamat siang. Ya, selamat siang, Ibu. s i l a k a n komentarnya. Ya, komentarnya memang pihak p i h a k Cukai itu memang selalu m e n g a d a n g a d a ya. Karena meskipun ada kawan juga bawa surat dengan、uh, surat y a lengkap, dengan surat keransin a dan sebagainya, tetap saja judul-judulnya harus kasih uang. Hmm.、Uh -huh. Ya itu aja Baik, terima kasih Bapak Walu y o selamat siang Ya, selamat siang Bu Ya, sebenarnya bukan di Bandar a a j a Di Republik ini, dimanapun Di s e k t o r instansi ya、e, Perlu diingat gitu Semuanya, ya ujung-ujungnya duit Karena apa? Rekrutmennya juga pakai duit Awalnya, jadi orang menebus gitu Ya, k a r e n a kita nih Boleh dikatakan banyak dosa ini gitu Manusianya licik Mencari uang gak halal gitu Terima kasih Bu Terima kasih Pak Waluyo, Bapak Hendrik, selamat siang Selamat siang, Bu Komentar Anda, Bapak Sebenarnya, si h Bia Cukai Dibilang salah juga enggak ya Kenapa? Karena peraturan itu Semua titipan、hmm. dari, pra, dari Departemen Kehutanan, Pertanian Memang mengharuskan Semua barang Yang keluar maupun yang masuk Itu ada Ada sertifikatnya Dan inilah yang、eh. yang sering disalahgunakan oleh pejabat-pejabat kita yang disana、uh -huh. ya jadi peraturannya sebenarnya dia cukainya sendiri、mah. mereka n gak ada peraturan mereka tuh titipan semua kasihan juga sih mereka disalahin terus gitu loh、uh -huh. baik terima kasih Bapak Hendrik berikutnya Bapak Hendrik selamat siang s i l a k a n Bapak、uh, mendengar berita begini cukup sedih b u ya secara、uh -huh. kita cukup besar begini peraturan yang begitu banyak tetapi yang menjalankannya suka abu-abu、mm -hmm. menurut saya sih cukup divakum cleaner aja bu p e tugasnya bu biar bersih bu ya、okay. itu yang paling baik、bu. terima kasih bu terima kasih selamat siang Bapak Pulangi selamat siang bu komentar anda ya,、uh, mestinya di apa,、uh, imigrasi sana itu dituliskan pada apa、uh, dadanya itu adalah kinerjaku adalah cerminan bangsa k u gitu l o h bu、mm -hmm. itu yang paling bagus mungkin oke、okay. Terima Baik, terima kasih Bapak Hartono, selamat siang Selamat siang Bu Silahkan berkomentar Pak Kalau menurut saya, justru di Indonesia inilah berbisnis paling mudah Karena、eh, hukumnya itu bisa diringkong-ingkongin Terima kasih Baik Pak Wira, s i l a k a n Ya, itu Pak, yang memang lebih suka di sana itu sering memang mencari-cari apa Mencari-cari alasan aja, seperti saya pernah kebetulan waktu pulang dari Singapura, lihat satu orang perempuan, dia bawa tas yang dipakai itu pun beli satu, itu pun diminta-minta uang segala macam gitu, Pak. Begitu aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak Wira. Pak Budi, silakan. Selamat yang yang perlu diketahui bahwa itu adalah apakah...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 Sorry, Pak. Sorry, silakan, Pak. Itu carang burung itu ya Pak Itu setiap kali diperiksa Sama dia cukai ya Itu hanya minta duit aja Pak Ya Ujung-ujungnya duit juga Pak Kalau susah, sesudah dia kasih duit Langsung bisa dibawa lagi Itu biar bawa satu dus Biar dua dus sama juga i t Ujung-ujungnya u duit juga Pak Itu harus d i t i n d a k Pak Terima kasih Ya terima kasih Pak Erwan, Pak Jeffrey s i l a k a n Halo ya Pak Jeffrey Halo ya, ini Pak Jeffrey Ya s i l a k a n p a k Nah itu Orang b e a c u k a n memang semuanya itu Cari uang semua itu Saya bilang itu orang b a g i n a n semua itu Yang adukan itu Pak ya. ya Terima kasih Ya terima kasih Pak Jeffrey Pak Tony s i l a k a n Oh iya Sama sore s sore s i l a k a n p a k Ini saya ceritakan pengalaman saya Lagi itu saya keberitung Saya b a w a Apa uh... Lipang, satu kilo aja i t u n a g a n a g a n y a mau diintai duit pak tapi、uh, saya ributin a d a teman saya di situ polisi ya beres g a k bayar sama sekali t a p i kan kok begituan aja mau d i duit saya bingung a p a p u n yang bisa d i d u i t i n mau d i d u i t i n nama mereka ya, terima kasih. y a terima kasih Pak Toni Pak Fajar silakan h Halo Pak Fajar silakan. s i l a k a n Pak Fajar. Ini ya di b a w itu b a n y a orang yang menciptakan komoditas baru. Ujung-ujungnya ya uang, cari uang, tanpa modal.